Assalamualaikum saudara luen. Berita sore edisi hari ini Sabtu 20 Mei 2017 dibacakan oleh saya Ilham dan Kamal. Irwan Yusuf dan Muhammad Nazar terbang ke Takengon dengan Eagle One. Pelaku pembunuhan anak pejabat Abdia diancam seumur hidup. Mutasi di jajaran Pemkap Aceh Tengah menuai protes. Berita sore ini juga bisa anda dengarkan di radio Siti 94,4 FM Losmawe. Radio Losor 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Losmawe. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun Gubernur Terpilih Aceh Irwandi Yusuf Jumat kemarin tiba di Aceh Tengah meresmikan 6 unit rumah kaum duafa. Irwandi Yusuf datang bersama mantan Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar menggunakan Eagle One pesawat pribadi milik Irwandi. Dari Jakarta, Fikar Wieda melaporkan, Rumah duafa yang diresmikan secara simbolis itu berlokasi di Desa Remesen, Kecamatan Silih Nara, sebanyak 2 unit. Wihporak 2 unit, Sanihan 1 unit, Atangjungkit Kecamatan Bis 1 unit, dan Desa Rawi, Kecamatan Lutawar 1 unit. Pembangunan rumah duafa tersebut dikoordinasikan oleh tim relawan Irwandi Yusuf Nova Iriansyah Aceh Tengah. Sumber dana berasal dari pribadi-pribadi para dermawan. Kesempatan itu juga dimanfaatkan bersilaturahmi dengan ibu-ibu pengajian di desa Wihpora. Baik Irwandi maupun Muhammad Nazar menyampaikan berbagai pandangan mengenai Aceh masa depan. Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar pernah menjabat gubernur dan wakil gubernur Aceh tahun 2006-2012. Siddagen jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Tengah kembali melakukan rotasi sejumlah pejabat Eselon 2 dan Eselon 3 yang menempati berbagai posisi strategis di daerah itu. Proses mutasi yang dilakukan oleh Bupati Aceh Tengah Nasarudin di penghujung masa jabatannya itu telah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. Dari Takengon, Mahyadi melaporkan. Namun proses mutasi yang berlangsung Jumat 19 Mei lalu menuai protes dan penolakan dari salah seorang pejabat yang terkena mutasi, yakni Handi yang sebelumnya menjabat sebagai asisten tiga setda Kap Aceh Tengah. Dalam rotasi mutasi itu, ia digeser menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat atau BPM Aceh Tengah. Selain Subhandi, sejumlah pejabat Eselon 2 yang digeser diantaranya Rija Luddin, yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang pembangunan dilantik menjadi asisten 3. Hairuddin Yus dari kepala dinas PU menjadi staf ahli bidang pembangunan. Erwin ST sebelumnya kepala dinas perumahan dan permukiman dilantik menjadi kadis pekerjaan umum. Menurut Subhandi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 116 menyatakan pejabat pembina kepegawaian dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi selama dua tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kecuali pejabat tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan. Sedang alun Edi Saputra 27 tahun, pelaku pembunuhan terhadap Habibie Askar Balihar, 8 tahun, dan Fakur Razi, 12 tahun. Dua anak dan hajjah wirnalis, mertua kepala bidang pegairan PU dan Tata Ruang Kabupaten Aceh Barat Daya, terancam hukuman seumur hidup. Dari Blangpedia, Rahmat Saputra melaporkan. Kapolres Abdiya, AKBP Andi Hermawan mengatakan, secara kumulatif ancamannya hukuman seumur hidup karena Edi Syahputra melanggar pasal 365 ayat 1 Jonto 339 KUHP Jonto pasal 30 ayat 3 Undang-Undang nomor 35 tentang perlindungan anak. Namun hingga saat ini penyidik menemukan motif sementara pembunuhan terhadap dua anak dan mertua itu adalah perampokan. Pelaku diduga pertama ingin mencuri sepeda motor milik korban, namun ketahuan oleh orang yang ada di dalam rumah. Menurut AKBP Andi Hermawan, salah satu bukti Edi melakukan pemenuhan terhadap dua anak dan mertua kabit pengairan itu karena ditemukan handphone milik korban di tangan pelaku dan kunci rumah Hajah Wirnalis. Setelah dicoba, dua anak kunci itu cocok dengan pintu samping rumah korban. Anda sedang mendengarkan berita utama Seranti FM. Syedhar Alun, Rektor Universitas Islam Negeri ar Farid Wajdi Ibrahim mengatakan bahwa tingkat pengangguran di Aceh sudah masuk kategori parah. Di sisi lain, banyak orang non-Aceh malah mendapat pekerjaan di Aceh. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Farid Wajdi Ibrahim mengatakan penyebab pengangguran adalah semangat dari pengangguran. Padahal banyak potensi alam Aceh yang belum tersentuh. Menurut Farid, banyak lahan pekerjaan yang ada saat ini di Aceh dikerjakan oleh orang non-Aceh. Ia, mencontoh, ia mencontohkan pekerja bangunan lebih dari 60 persen non-Aceh. Beberapa pekerjaan dikerjakan orang non-Aceh seperti penggalian kabel dan buruh lainnya. Karena itu dibutuhkan motivator untuk membangkitkan semangat kerja pemuda di Aceh. Saat ini baru Komite Nasional Pemuda Indonesia Aceh yang sudah nyata membantu pemuda Aceh membuka peluang kerja melalui pelatihan life skill. Terbukti sekitar 300 sampai 400 pemuda saat ini sudah mandiri. Sementara Ketua DPD 1 KNPI Aceh Jamaludin M. Jamil mengatakan, selama tiga tahun terakhir, 2013 hingga 2016, pihaknya sudah mencoba membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Ia mengungkapkan, selama ini KNPI Aceh telah melatih 4.780 pemuda Aceh selama tiga tahun dengan dana 3 miliar rupiah. Sedaralun warga Gampung Lancang Paru kecamatan Bandar Baru Jaya mengeluhkan tiang listrik roboh hingga sepekan terakhir belum diperbaiki oleh pihak PLN area Sigli. Dari Merdu, Idris Ismail melaporkan. Sarli 39 tahun warga Gampung Lancang Bandar Baru mengatakan tiang penyuplai arus listrik ke Gampung Lancang Paru tersebut sejak sepekan terakhir roboh akibat pondasinya tidak kokoh sehingga sangat mengganggu bagi kenyamanan terhadap warga yang melintas. Sarli mengatakan pasukan listrik menjadi terganggu hingga padam. Kondisi ini lebih diperparah jika pihak PLN tidak segera memperbaiki kembali, karenanya warga mendesak agar PLN secepatnya menangani perbaikan tiang sebelum berdampak fatal bagi masyarakat. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai sekian berita sore edisi Sabtu 20 Mei 2017. Berita malam Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs internet kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalahun wassalam.